Waktu Indonesia Barat Saatnya Berita Pagi Assalamualaikum sederhana berita pagi edisi hari ini Selasa 7 Agustus 2018 dibacakan ilham Peralatan kantor KUA hilang diketahui saat pegawai masuk kantor Penganiaya Putri Ayu ditangkap setelah DPO selama 2 bulan 3 bacaleg DPRA mantan terpidana korupsi Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Losar 94,60 FM Aceh Tenggara dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah Sari Berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom SRB FM. Cederalun, peralatan kerja di kantor urusan agama Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues hilang mulai dari laptop sampai televisi. Insiden itu baru diketahui saat pegawai KUA masuk kantor pada Senin pagi dan diduga kawanan tak dikenal beraksi pada minggu malam saat tidak ada petugas di kantor. Dilaporkan pelaku berhasil membawa kabur berupa peralatan kantor dan elektronik. Kasus pencurian di KUA Rikit Gaib itu diduga digasak kawanan maling, Saat petugas jaga pulang ke rumah. Kasus di kantor yang mayoritas menangani pernikahan dan berbagai persoalan rumah tangga ini telah ditangani polisi Polsek Rikit Gaib. Kepala Kantor Kementerian Agama Gayulues, Maisuri, membenarkan KUA di Rikit Gaib telah digasak kawanan maling. Kapolres Galus melalui Kapolsek Rikit Gaib Ibda Muhammad Ali mengatakan Kasus kehilangan dua unit laptop dan sebuah televisi bersama peralatan receiver penangkap sinyal siaran itu sudah ditangani oleh polisi dan masih dalam proses pengembangan. Sederalun, aparat Polsek Tanah Pasir Aceh Utara, berhasil meringkus Marzuki, 49 tahun, warga desa Payapuntut, Kecamatan Muara Dua Lohsmawe, di rumah mantan istrinya minggu sore kemarin. Marzuki sudah dua bulan lebih masuk dalam daftar pencarian orang terkait kasus penganiayaan terhadap Putri Ayu, 28 tahun, warga Desa Pandi, Kecamatan Tanah Pasir, pada 29 Mei 2018. Akibat pemukulan tersebut, Putri Ayu mengalami luka memar di wajah dan sempat mendapat perawatan inap di rumah sakit. Putri mengaku dipukul Marzuki karena mencoba memperingatkan anak tiri pelaku supaya lebih berhati-hati dengan tersangka. Kapolres Aceh Utara AKBP Ian Rizkian Milyardin melalui Kapolsek Tanah Pasir Ibtu Asriadi mendapatkan informasi dari warga kalau tersangka sudah berada di kawasan kampungnya, lalu petugas langsung ke lokasi untuk memastikan kebenaran info tersebut. Setelah dipastikan tersangka berada di rumahnya, petugas langsung ke lokasi dan meringkusnya. Dijelaskan Ibtu Asriadi tersangka ditangkap di rumah mantan istrinya dengan didampingi aparat desa dan imam menasah setempat setelah berhasil ditangkap tersangka langsung diamankan ke Mapolsek tanah pasir untuk menjalani pemeriksaan selanjutnya Ceraunund sebanyak tiga bakal calon anggota legislatif atau bacaleg DPR diketahui sebagai mantan terpidana kasus korupsi dan pernah menjalani hukuman. Akibatnya ketiga bacaleg yang diusung oleh partai nasional tersebut dicoret oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh dari daftar bacaleg DPRA untuk pemilu legislatif 2019. Ketiga bacaleg itu diusulkan oleh tiga partai nasional berbeda, di dapil yang juga berbeda. Informasi tersebut diketahui dari Ketua KIP Aceh, Samsul Bahri, kemarin. Sayangnya ia tak mau membeberkan siapa nama ketiga bacaleg itu dan diusung oleh partai nasional apa. Samsul kemudian hanya memberitahu Seram BFM bahwa ketiga bacalek itu merupakan bacalek dari tiga dapil yang berbeda. Satu dari dapil satu, satu orang di dapil empat, dan terakhir dari dapil 9 Ketiga-tiganya diusung oleh partai nasional, sementara hanya tiga orang yang terdeteksi ini juga berkat adanya laporan. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sederalun jasa Bus Angkutan Umum Banda Aceh transkuta Transkutaraja menambah jam operasional selama berlangsungnya Pekan Kebudayaan Aceh atau PKA ke-7 mulai 5 Agustus hingga 15 Agustus 2018. Dalam 10 hari itu transkuta raja akan beroperasi mulai pukul 6.30 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di suhub Aceh saat ini mengerahkan sekitar 30-an bus yaitu bus ukuran panjang dan bus feeder yang berukuran lebih pendek. Penambahan jam operasional itu berlaku untuk semua koridor yang dilayani oleh Transkuta raja Kelima koridor itu diantaranya Kota Taman Shafiatuddin Darussalam, Kota Batoh Lambaru Bandarasim Asim, Kota Berawi Ulekaring Lamate Bandarasim Kota Belang Padang Pelabuhan Ulele, dan Kota Setui Ketapang dan Matai. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi MT, kepada Seram BFF mengatakan penambahan jam operasional transkuta Raja dari pagi hingga tengah malam itu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan PKA tahun ini. Sehingga para peserta maupun pengunjung dapat memanfaatkan bus transkuta Raja yang disediakan secara gratis untuk menuju ke lokasi kegiatan PKA. Untuk diketahui, rangkaian kegiatan PKA tahun ini dilaksanakan di tujuh lokasi, yaitu Taman Sultana Safiatuddin Lamprit, Taman Tugu Darussalam, Museum Aceh, Museum Tsunami, Taman Sari, Taman Budaya Stuy dan Lapangan Blang Padang. Semua lokasi kegiatan itu sudah dapat diakses dengan Transkuta Raja. Saudara Lun, Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman, melepas peserta pawai budaya Pekan Kebudayaan Aceh ke-7 di Lapangan Blang Padang Banda Aceh kemarin. Pawai ini diikuti oleh kontingen peserta PKA dari 23 kabupaten kota se-aceh, termasuk sejumlah komunitas adat budaya dan mobil hias. Ribuan peserta pawai budaya itu melewati rute dari lapangan Belang Padang, antara lain melewati Museum Tsunami, Pendopo Gubernur Aceh, Museum Aceh, Simpang Kodim, Masjid Raya Baituraman, dan kembali finish di lapangan Belang Padang. Dalam pawai itu juga ikut beberapa ekor gajah yang ditunggangi oleh pawangnya, beserta PLT Gubernur Aceh, Pangdam Iskandar Muda, dan Wakapolda Aceh. Sederalun untuk memenuhi permohonan atau harapan masyarakat terhadap air bersih, PDAM Tirta Krungmerdu Pidijaya tahun ini menambah jaringan atau sambungan untuk pelanggan baru ke sejumlah kawasan. Sambungan baru yang sedang digali panjangnya sekitar 22 km meliputi tiga kecamatan yaitu Merdu, Merah Dua, dan Teringgading. Dijadwalkan akhir Agustus tahun ini pemasangan pipa induk selesai dilakukan. Direktur PDAM Tirta Krung Merdu, Insinyur Samsul Bahri, minggu kemarin mengatakan calon pelanggan baru di tiga kecamatan mencapai 3.500 orang. Jika sambungan itu selesai berarti keseluruhan pelanggan di wilayahnya mencapai sekitar 12.000 orang. Dari 22 km yang sedang digali, 20 km diantaranya menjelang rampung. Sederalun akibat diterjang angin kencang, 4 tiang listrik di tepi Jalan Nasional Medan Banda Aceh, tepatnya di Gampung Kede 2 Kecamatan Nurus Aceh Timur, tumbang dan melintang di Badan Jalan Nasional kemarin sore. Kondisi ini sempat membuat arus lalu lintas macet. Kendaraan dari dua arah terpaksa menempuh jalan alternatif melalui Gampung Sematang Arun, Gajah, Bantayan, dan Kede 2 dalam kecamatan setempat. Saksi mata Akarim warga Gampung Kedebago 2 mengatakan empat tiang listrik itu tumbang akibat bubung genting gudang ikan milik Ahmad Yani di tepi jalan nasional terangkat akibat diterjang angin. Angin datang dari belakang gudang lalu menerbangkan bubung. Kemudian bubung tersangkut di kabel listrik sehingga tiang listriknya tumbang. Kemudian angin juga menerbangkan bubung dan merusak bagian kiri rumah muklis di seberang jalan. Usai angin kencang kemudian disusul dengan hujan, Furkan, supervisor teknik PLN Rayon Idy yang ditemui di lokasi mengatakan pihaknya langsung turun ke lapangan pasca mendapat laporan tiang listrik tumbang. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Selasa 7 Agustus 2018. Berita siang Sram BFM dapat anda ikuti pukul 12.30 Berita pagi ini juga bisa anda dengarkan di situs www.srambfm.com Follow juga Twitter dan Instagram at Sram BFM Shadaralun, Wassalam